Pak Sandi, selamat siang Ya, selamat siang s i l a k a n Saya berpikir memang berculit Formalitas ya Karena kebetulan saya sendiri juga punya mobil Aniaga satu Kebetulan saya juga selalu pakai、uh, Piro jasa gitu Karena saya n g g a k mau repot Dan saya juga aku takut Selain semangka Dampra、uh, Kepesar gitu ya Kondisinya udah n g g a k laik jalan Tapi masih bisa keluar Kepesar Itu udah jelas-jelas gitu, oke. g i t u aja, d eh, gimana sih? Terima kasih. 6339160 yang berikutnya, Pak Sevem. Selamat siang. Selamat siang. Silakan, Pak.、Oke. Ya, kalau kita lihat negara ini semua palsu. Ya, mulai dari yang paling tinggi sampai pemerintahnya semuanya palsu. Jadi, kalau kita lihat ini... Mereka tidak punya fungsi. Kalau barang palsu kan nggak ada fungsi. Kelihatannya bagus di atas kertas, tapi nggak punya fungsi ya kayak ginilah. Jadi negara e m b u r a d u SBY sudah gagal total, gagal total. Lebih baik turun sebelum diturunkan. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Benny. Selamat siang.、Tuh. Ya, halo. Selamat siang. Silakan Pak. Nah itu masalahnya kalau di pengurusannya juga itu di kantornya itu Itu amuratu b semua Jadi kalau kita masuknya lewat s a l o Itu lama sekali keluarnya Tuh Iya、ah, Coba tolonglah itu di b e t a h i itu semua Begitu Baik Terima kasih Pak Benny Yang berikutnya 6339160 Halo Pak CPM パーボイパーボイパーボイ、パーボイ。 Itu harusnya baru itu berjalan, sehingga standar yang diharapkan oleh masyarakat dan masyarakat b i s a berjalan, begitu. Ya, terima kasih. Pak Gilbert, selamat siang, silakan. Selamat siang. Ini kan k e j a d i a n n y a sudah lama,、eh? puluhan tahun, mungkin 2 l u h tahun, kan dari zaman-zaman Presiden sebelumnya juga sudah seperti ini. Kalau kita salahkan Pak s b y juga tidak f a i r ya. Nah, yang kita cari solusinya. Kedepan n i h bagaimana? Kalau begini teruskan tidak terjadi kecelakaan di mana-mana ini. Bus kecebur-kecurang. Atau apa kecelakaan-kecelakaan yang berhubungan dengan kendaraan yang akan d i g i r itu kan. Karena ini tidak pernah d i k i r Memang saya sendiri itu pernah menjadi operator di bus pariwisata. Saya tahu itu bus itu hanya formalitas. Tidak pernah d i k i r secara benar-benar. Remnya atau apanya gitu. Hanya kasih kecalo, sudah selesai. Nah ini yang harus dicari j a l a n keluarnya. Jadi bukan menyalahkan kepada siapa yang berbuat seperti b e i n i Karena ini sudah sistemik ya. Sistemik ini udah gak bisa di,、uh, dibongkar lagi. Kecuali dengan cara keras ya. Dengan cara keras dipecat-pecatin atau diapain gitu. Dihukum dengan berat gitu. Gitu aja, makasih. Terima kasih kembali yang berikutnya Pak s CFM, Pak Rudi. 私はやったらやんこさんにうそんななかまれんたいにやんけんと言ってもらえんけんと言ってもらえんけんと言ってもらえんけんと言ってもらえんけんと言ってもらえんけんと言ってもらえんけんと言ってもらえんけんと言ってもらえんけんと言ってもらえんけんと言ってもらえんけんと言ってもらえんけんと言ってもらえんけん たちは今日は私たちの会いました。私たは、私たちは、私 Iya Pak s i l a k a n Pak Sugeng Iya Wah kadang-kadang memang itu yang kita mau juga sih Pak Kalau benar-benar semuanya sesuai dengan a t u r a n Banyak k a l i nanti Pak yang gak lulus kir <tuh -tuh. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Sugeng Halo Pak Firman Ya s i l a k a n Pak Ya kalau menurut saya ini menyebut b u d a y a Pak ya Jadi b u d a y a ini nih kita jangan mengadalkan n pemerintah aja トゥバガシパウフィルマン e e l i a n p a y a b a s t a k a n r i s t o t e i a n a b t o o n p o s s o n a l young Katakana, y o n g a a o u n g p o t u a y a t u g a y a u g a y a m t u Yamtuga, Yamtuga, y a m g a Yamtuga, y a m t u a y a m t u a y a t u g a y a t a m g a y a g a a u a a u m g a a a y a t a a g a a y a t u a a a t u a a a a m y a semua korupsi di mana-mana juga tapi mereka tidak mengerti apa yang gaji yang mereka terima gitu segian Pak ya terima kasih Pak Ismanto, ada Pak Jainal halo ya s i l a k a n Pak Jainal k a saya komentar gini ya s a y dari pihak pengusaha memang maunya begitu mudah gak dipersulit, cuman kalau mau baik kan dari pemerintah u m dulu pemerintahan itu dari atasnya itu サードマンバロベット、ジャニーサーランが。<笑> Sebenarnya itu gir gak perlu setiap enam bulan Karena menjadi p u n g u t a n liar dari pihak-pihak oknum di tempat gir itu j a d i seharusnya s a tahun u t sekali cukup Asal pemeriksaannya itu benar-benar tanpa sobok, tanpa suap Jadi artinya kalau memang mobil tersebut tidak layak untuk diterima girnya Ya harus dikasih sanksi Jangan nembulan sekali seperti sekarang ini. Akhirnya penghutan l i a r Dan yang kedua, bahwa supir-supir itu yang mengendarai mobil boka atau angkutan, itu setiap tahun harus、uh, mengikuti tes ulang menurut saya. Supaya mereka lebih berhati-hati dalam mengendarai mobil angkutan ini.、Hmm. Karena mereka bawa penumpang yang banyak jiwanya. Kalau kenapa-kenapa kan puluhan orang yang meninggal.、Yeah. パジュアルとは untuk Uh, mereka tuh main-main seperti yang sekarang ini nah, Seperti mobil di rumah、ya. Mungkin mobilnya tuh udah, udah lihat aja m e t r o m ini i t u udah kayak contang camping begitu Masih ketek jalan itu gimana itu、uh -huh. Ya、okay. Itu kalau di bengkel-bengkel besarnya ditunjuk sekali bisa terima itu Mereka mungkin lebih-lebih teliti atau gak s e m b a r a n g a n Keluar tanda u kukir、Baik. Itu kan lebih merangsang pertumbuhan sekarang Jadi mau buka pensel besar a p a segala m a c a m Itu kan、um, membuka lapangan kerja juga kan Oke、okay. terima, terima kasih Pak Johan Selamat malam Bu Komentarannya silahkan b a Pak Ya kalau bagi saya sebagai masyarakat ini ya perlu Perlu apa namanya untuk uji kiri itu adalah untuk keselamatan dan、uh -huh. dalam, uh, dalam hal ini kalau jika terjadi sesuatu hal yang Mencelakakan orang lain、mm -hmm. Otomatis yang akan Otomatis yang mendala tangani Buku kiri itu Yang harusnya diseret ke tanah hukum Akhirnya kan jera h dengan, dengan, dengan adanya itu Mereka kira oh saya, saya berani mengeluarkan ini Berarti berarti berarti 100 persen berani bertanggung Atas k e c e l a k a a n itu Karena itu buku kiri adalah Hukum menyatakan bahwa itu u j i ulum benar-benar Bawa live a untuk jalan gitu Bu Baik drop パパハンさんはパパハン Jadi presiden bayar, ya semua jadi maling ujung-ujungnya, c u m a n a mas Slamet? Di Sulambak. Baik, terima kasih p o p u a n k e m e n t a r anda.